Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa deen Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashhadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sudah kita mulai sebelum salat Isya tadi. Di antara Perkara yang perlu kita hindarkan Di dalam menghadapi fitnah Adalah Tidak terpengaruh dengan orang-orang bodoh Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya Tidak dalam bimbingan ilmu Untuk menilai dan memahami fitnah Dan mengambil sikap terhadapnya Karena di masa-masa fitnah yang sedemikian dahsyat Suatu hal yang tidak bisa ditolak Suatu hal yang tidak bisa dihindarkan Secara takdir di mana munculnya orang-orang bodoh yang memberikan penilaian, berbicara, bersikap di dalam urusan fitnah dengan hanya semangat belaka, tanpa ilmu, tanpa fikih, ya, tanpa kehati-hatian, tanpa kesabaran. sehingga muncullah fonis-fonis hukum-hukum yang melampaui batas atau lari dari sikap-sikap keadilan, sikap-sikap yang penuh dengan rahmah, sikap-sikap yang lebih mementingkan kemaslahatan daripada kemaksadatan, kerusakan dan lain sebagainya. Ini hal yang penting kita perhatikan. Hanya sedikit orang yang bisa selamat untuk benar-benar bersikap adil, kemudian menilainya, memahaminya, mensikapinya dengan ilmu, dengan fiqih, dengan hikmah, dengan hati-hati, mementingkan kemaslahatan daripada kerusakan, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al Minhaj Minhajus Sunnah beliau mengatakan wal fitnatu idza waqa'at ajzal uqala ya yeah. al fitnah idza waqa'at ajzal uqala u fiha an daf'ish an daf'us sufaha ya yeah. ajzal fiha Fitnah itu kata beliau Apabila terjadi Orang-orang yang berakal Tidak kuasa Tidak mampu Untuk menolak Menepis Orang-orang yang pandir Yang kurang akal Di dalam masa-masa fitnah tersebut Ya sehingga fitnah itu akan semakin berkobar dan semakin menimbulkan dampaknya yang sangat dahsyat kepada kebaikan kaum muslimin. Naam. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25, "Wattaqu fitnatan la tusibanalladzi nadzalumu minkum khassah." Hati-hati kalian dari sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang khalim -orang di antara kalian secara khusus. Ya. Maka hati-hati di masa-masa fitnah yang penuh dengan pertikaian, perselisihan, ya, kekacauan, keonaran. Baik. Di antara sesama kaum Muslimin bahkan di antara sesama ahlu sunnah itu sendiri hati-hati dari orang-orang safih orang-orang bodoh pandir yang memberikan penilaian-penilaian berbicara tentang fitnah larut di dalam fitnah tanpa ilmu, tanpa keadilan, tanpa sikap rahmah tanpa sikap yang lebih mementingkan kemaslahatan keinginan baik bagi saudara-saudaranya kaum muslimin nah dan ini akan bermunculan di masa-masa fitnah itu ya. banyak sekali orang-orang yang ketika tidak ada fitnah tidak kelihatan batang hidungnya entah kemana dia tapi begitu terjadi fitnah Masyaallah luar biasa. Dia sebagai orang yang tampil di depan seolah-olah orang yang paling punya antusias, ghirah untuk membela agama. Padahal dia laa yu'raf ilm, tidak dikenal dengan ilmu, tidak dikenal dengan fikih. Ya. Tidak dikenal minal ulama al-barizin fil ilm. Bukan termasuk dari kalangan ulama' yang menonjol dalam ilmu. Bukan pula dari kalangan minal mutamakkinin. Min talabatil ilm. Bukan pula orang-orang yang kuat dari kalangan para penuntut ilmu. Di dalam keilmuannya. Apalagi, fiddin Di negeri kita yang jauh dari tempat turunnya wahyu ini, di negeri kita tercinta Indonesia Raya ya. banyak sekali orang-orang jahil ya. bahkan sering kita salah menilai orang jahil kita anggap berilmu makanya kita harus tahu bagaimana kita menempatkan setiap orang pada tempatnya ya Kualitas standar keilmuan yang ada di negeri kita ini sangat rendah sekali. Bisa dikatakan ustadz-ustadz kita sebenarnya kalau jujur ya, saya sudah mengatakan ini di berbagai tempat, mereka itu sebetulnya bukanlah orang yang bisa dikatakan pantas untuk membawa dakwah. Karena kedangkalan ilmu Termasuk saya Sehingga saya sering Mengungkapkan hal ini Dengan sebuah uh, Sepatah baik syiir ya, Mukrohun akhaqa la batal Faham Zid? Mukrohun akhaqa la batal ya. Saudaramu ini karena terpaksa Bukan karena dia seorang pahlawan Kalau dalam pepatah kita apa? Tak ada rotan akar pun jadi Nah kita harus tahu itu, Sehingga kita Menempatkan masing-masing orang Pada tempatnya Kita anggap sebagai Ustaz kibar Tidak ada seberapanya Sebenarnya Lebih kuranglah Nah sehingga di masa-masa fitnah yang seperti ini tempat kita kembali paling selamatnya ya, berada di sekitar para ulama dengan penilaian ulama dengan sikapnya ulama dan lain sebagainya ya. sebagai contoh konkret Sebenarnya saya sangat berat untuk mengatakan ini Tapi ini sebagai suatu pembelajaran bagi kita Sebagai suatu pembelajaran Bagaimana sih kita harus bersikap di dalam fitnah ya, Yang katanya berada di sekitar ulama ya, Karena masa fitnah Apapun yang menimpa kaum muslimin hendaknya mereka kembali kepada ulama mereka yang tahu tentang Al-Qur'an, Al-Hadis dan menyimpulkan hukumnya. Bukankah begitu? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih." Ya, walaw radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Allah mengatakan apabila datang kepada mereka satu urusan Berupa rasa takut Berupa rasa aman ataupun rasa takut Orang yang tidak berada di dalam bimbingan ilmu Dengan serta-merta Dengan kebodohan dan kepandiran mereka Mereka menyebarluaskannya Kemudian kata Allah walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum kalau seandainya mereka pulangkan kepada ar-rasul dan kepada orang-orang yang tahu duduk masalahnya di antara mereka la alimul ladzina yastanbitunahu minhum nisaya orang-orang yang bisa mengambil kesimpulan hukumnya bisa mengetahui duduk perkaranya Ayat ini turun ada sejarahnya. Ya, ada sebabnya. Ya, yang diistilahkan dengan sababul wurud. Ya, kalau ayat Al-Qur'an sebabnya diistilahkan dengan sababun nuzul. Kalau hadis diistilahkan dengan sababul wurud. Apa sebab datangnya hadis ini? Ah, apa sebabnya datang ayat ini? Ya. Ayat ini ...turun dalam peristiwa yang menimpa Rasulullah SAW. Sebabun nuzulnya ketika itu tersebar isu di kota Madinah... ...bahawa Nabi SAW telah menceraikan para istrinya. Sehingga kota Madinah pada waktu itu gempar. Ya isunya sedemikian dahsyat menggoncang kota Madinah sampailah pada waktu itu berita kepada Umar Ibn Al Khattab ya, karena Umar Ibn Al Khattab tidak setiap waktu, tidak setiap hari beliau bersama Nabi SAW beliau punya waktu giliran dengan seorang ansari untuk mendatangi Majelis Nabi SAW secara bergantian setiap harinya Begitu beliau mendengarkan peristiwa ini, maka Omar Ibnul Khattab bergegas ya, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan kumpulan-kumpulan manusia sedang berada di dalam masjid Sebagiannya menangis dan lain sebagainya. Maka Omar Ibnul Khattab, ya, Omar Ibnul Khattab datang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemui beliau alaihi salatu wassalam dan bertanya tentang peristiwanya apa yang sesungguhnya terjadi maka ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menceraikan para istrinya beliau hanya melakukan ila yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya meninggalkan istrinya selama sebulan Bukan menceraikan, ya, maka datanglah ayat ini. Turunlah ayat ini. Wa ida ja amrun min amni awil khafi adzamobe. Kalau datang kepada mereka sebuah perkara, baik itu rasa aman ataupun rasa takut mereka seberluaskan. Kalau seandainya mereka pulangkan kepada Rasul dan orang yang tahu duduk masalahnya, niscaya orang-orang yang bisa mengambil kesimpulan hukum daripadanya bisa mengetahuinya maka kata Umar Ibn al-Khattab aku termasuk dari orang yang bisa menyimpulkan kesimpulan hukumnya yaitu dengan beliau datang kepada Nabi dan tahu duduk masalahnya ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim Barakallahu Fikum demikianlah dimana diantara jalan keluar dan keselamatan di dalam menghadapi fitnah kembalikan urusannya kepada ulama' sehingga disebutkan oleh sebahagian ulama kalau saya tidak salah adalah al Hasan Al basri rahimahullah beliau menyatakan al-fitnah iza akbalat ya, arafahal ulama fitnah itu kalau datang yang tahu tentang fitnah itu itu adalah fitnah berbahaya dan lain sebagainya adalah ulama wa iza adbarat arafahal awam kalau fitnah itu sudah pergi, sudah hilang, sudah tersingkap, maka barulah orang-orang awam mengerti bahwa itu adalah fitnah. Ya. Kembali kepada para ulama. Ya. Naam. Sebagai contoh, Barakallahu fikum. Ya. Belakangan ini kita diguncang ya, dengan sebuah fitnah dengan fonis ataupun penilaian yang datang dari seorang ulama besar ya, yang tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya mujahid seorang pejuang di jalan Allah ya. beliau adalah Ashyikh Rabi' bin Hadi al-Madh Hafizahullah. terhadap salah seorang Ustadz kita yang mulia Al-Ustaz Al-Qarnain Hafizahullah ya. Dengan penilaian seperti yang Antum sudah tahu ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdillah al-Imam Bahawa ucapan Syekh Rabi' Bagi kita ala raksi wal'in Kita sangat menghormati itu ya. Yang ingin kita bahas Sebagai contoh ya, Sekelumit contoh tentang bagaimana kita bersikap Bersama ulama Ketika Datang penilaian itu Dari Ash-Shaykh Rabih Kemudian muncul Dari Ustadz kita Dhul Qarnain Hafizullahullah ya. Keinginan beliau untuk kembali Kepada kebenaran Rujuk Terhadap apa yang memang dikatakan oleh syekh sebagai kesalahan, ya dan beliau katakan bahwa nasihat syekh akan kita terima dengan lapang dada dan beliau menegaskan bahwa beliau bersama para ulama terhadap orang-orang yang selama ini ditahdir oleh para ulama seperti al halabi andi hasan al halabi dan yang semacamnya beliau bersama ulama tidak menyempal, tidak mempunyai sikap sendiri bersama ulama seperti Ash-Shakrabi dan yang lainnya ya. itu yang ada di dalam surat beliau dan beliau berlepas diri dari manhajnya Ali Hasan Al-Halabi bahkan beliau mempunyai bantahan-bantahan dan lain sebagainya perhatikan ya, perhatikan dengan seksama Di sini kita akan melihat ya Bagaimana tanggapan ulama terhadap surat beliau? Di dalam mensikapi penilaian seorang imam seperti Ashyakh Robi'ah, Habibullah. Para ulama ketika mengetahui surat dari beliau, masya Allah, mereka gembira, senang, ya, lapang dada. Para masyayikh Ya, antusias dengan beliau, ya, bersemangat kepada beliau, menerimanya, memberikan penilaian yang positif, didukung, diberi motivasi, ya bahkan oleh syekh yang membawa berita itu sendiri, ya, ya seperti yang antum tahu bagaimana syekh Muhammad Al Imam, syekh al Mar'i, ya, syekh Osman dan yang lainnya. begitu mereka tapi coba lihat sikap ketidakadilan yang muncul dari kurangnya ilmu kurangnya hikmah kurangnya keinginan untuk kebaikan bagi saudaranya ustad-ustad yang bisa diistilahkan dalam tanda kutip tidak ada rotan akar pun jadi Semacam Luqman Ba'abduh, Muhammad Umar As-Sewet, as, as ya, Dan yang lainnya. Yang bersama mereka. Bagaimana sikapnya? Antum bisa baca. Ya. Sikap yang sama sekali tidak menunjukkan keadilan dalam menilai. Ya. Sikap yang tidak menunjukkan rahmat terhadap saudaranya. Menuduh dengan berbagai Tuduhan padahal saudaranya menginginkan kebaikan. Beda kan ulama dengan tidak ulama? Beda kan? Tinggal kita memilih. Di situ letak bedanya ulama dengan tidak ulama, maka kita jangan terkecoh. Yang kita anggap besar di Indonesia ini sebetulnya semut Gajah yang kita anggap di Indonesia ini sebetulnya semut Iya yeah. Ini sekelumit Ucapan Syekh Robi sedikit Dibahas Diperinci Detail berjam-jam Yang di dalam pembahasan-pembahasan itu sendiri dilontarkan berbagai tuduhan. Yang tuduhan-tuduhan itu semua kembali kepada dirinya. Ya. Naam. Kembali kepada dirinya. Dan itu bisa dibuktikan. Cuma bukan ini majelis kita. Ini... Dalam menghadapi fitnah Kembalilah kepada ulama Nah dari masalah ini tadi Kita punya suatu pelajaran penting ya, Di samping Di masa fitnah itu hindari orang-orang Safih Orang-orang yang kurang atalnya Tidak menilai dengan ilmu, tidak menilai dengan keadilan Tidak menilai dengan hikmah Tidak menilai dengan kasih sayang Sebagaimana ulama Ya Di sisi lain ada pelajaran juga Yang sangat penting apa itu asedek kejujuran yang kejujuran itu mahal setiap orang bisa mengaku jujur saya jujur saya jujur saya jujur ya yeah. yeah. bilang saya jujur saya jujur tapi kejujuran itu mahal yeah. tidak setiap orang yang mengatakan saya jujur dan menuduh yang lainnya dusta bahwa dia benar-benar jujur yeah. hanya fakta yang bisa membuktikan hanya fakta yang bisa membuktikan dan bukan ini majelisnya. Isbiru. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kejujuran itulah ya, ketika kita mengatakan kembali kepada ulama jujur. Jujur benar-benar kembali kepada ulama bukan melampiaskan hawa nafsu. Tashaffi. Ya memuaskan apa yang ada di dalam dadanya dengan alasan fatwa ulama orang yang seperti ini ya bukan makjur tapi makzur tahu makzur apa dosa berdosa ya, bukan mendapatkan pahala jadi kalau kita sudah punya fatwa ulama bukan dengan serta merta kemudian kita bisa dapat pahala kalau di dalam hati kita tidak ada keikhlasan, kejujuran di dalam melakukannya. Ya. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullah mempunyai kalam ucapan yang sangat bagus. Di dalam jami'ul wa dalam masalah ini. Ya. Betapa banyak orang yang menggunakan agama sebagai kendaraannya. Untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Termasuk kepentingan dirinya sendiri. Asyik Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah menyebutkan ya, Di dalam kitabit Tauhid Itulah pentingnya Mengapa selalu kita mengatakan dakwah para Rasul itu intinya adalah Tauhid Kenapa kita harus banyak menyibukkan diri Dengan urusan-urusan Tauhid Inilah masalahnya Ya Karena dalam amalan yang baik sekalipun yang di dalamnya ada dalil dari Al-Qur'an, Al-Hadis, kemudian fatwanya ulama kalau kita tidak punya tauhid rusak. Bukankah kita sudah mendengar bagaimana asy Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan di dalam kitab Tauhid wa kam minan nasi yad'u, ilallah, yadu ila Allah ya. berapa banyak Orang yang dia mengajak kepada jalan Allah pada hakikatnya dia mengajak kepada dirinya sendiri. Mengajak kepada kepentingannya. Pada hakikatnya dia tidak mengajak kepada Allah. Ya, harus ada kejujuran. Hanya kejujuran itu yang menyelamatkan kita. Urusan kejujuran bukan urusan kita hanya dengan manusia. Barakallahu fikur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 tapi semua bohong, dusta, gedebus, istilahnya. Tau gedebus. Ya itu tadi, bohong, dusta. Ya. Tipu daya, makar. Toyib. Maka kejujuran itu penting. Ya yang paling terpentingnya adalah urusan kejujuran antara kita dengan siapa? dengan Allah Allah yang tahu hantamukhlis walala engkau seorang yang ikhlas dalam melakukan atau tidak engkau murni untuk Allah atau tidak engkau muahid dalam hal ini atau tidak dengan kejujuran, kemurnian, kebersihan, keikhlasan kita Allah akan selamatkan kita daripada fitnah itu maka lihatlah hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. hadis yang panjang yang muttafaqun alaih. Ketika Ka'ab bin Malik tertinggal dari Perang Tabuk bersama dua orang saudaranya dari kalangan Anshar. Ya, sampai kemudian dia di boikot 50 hari. Doa qat'aniyal ardhu bima rahubat. Ya, bumi itu terasa sempit olehku padahal bumi itu luas. Bagaimana tidak? Yang memboikot adalah orang yang sangat dia cinta yaitu Nabi saw dan juga demikian para sahabatnya. Ya? Dia diboikot, dia datang ke masjid Nabi tidak mau melihatnya, tidak mau menolehnya. Dia mengucapkan salam-salamnya tidak dijawab. Demikian pula para sahabat yang lain. Dia jalan ke pasar-pasar kaum Muslimin diacuhkan, tidak dihiraukan. ya Bahkan keluarganya sendiri menjauhi dia Bahkan sampai pada tingkat Istrinya diperintahkan oleh Nabi Untuk dipulangkan Tidak mendekatinya, bukan dicerai Tapi dipulangkan untuk sementara waktu Dijauhkan untuk sementara waktu 50 hari lamanya Bagaimana tidak sempit Bisa ngebayangkan ya betapa hebatnya Fitnah yang terjadi kepada beliau ya, Tapi beliau sabar dan yang menyelamatkan beliau dikatakan oleh para ulama di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Saal al Utaymin rahimahullah ketika mengambil faedah hadits ini di antaranya yang menyelamatkan beliau adalah sedekah Allah kejujuran kejujuran beliau bersama Allah. Ya. Karena ketika Nabi saw datang ke kota Madinah keluarga dari Kaab bin Malik memintanya untuk mengutarakan sebuah alasan. Dan Ka'ab bin Malik ini bukan orang sembarangan, dia seorang yang jago dalam diplomasi. Katanya aku sangat mudah membuat kedustaan alasan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ka'ab bin Malik tahu bahwa Allah pastilah akan membongkar kedustaannya itu. Sehingga Ka'ab bin Malik memilih untuk jujur. Ka'ab bin Malik memilih untuk jujur. Dia mengatakan bahwa dia tidak punya alasan bahkan ketika dia tertinggal dari perang Tabuk. Dia dalam keadaan sangat mampu dan punya perbekalan dua kali lipat daripada biasanya. Meskipun dengan kejujurannya dia diuji dengan ujian yang berat. Diboykot selama 50 hari. Tetapi lihat. Datang pertolongan dari Allah. Datang kemenangan dari Allah. Datang turun ayat. Di dalam surat At-Tawbah. Yang mengabadikan kisah ini. Ila yaumil qiyamah. Ya, ketika Allah telah mengisahkannya di dalam e, Al-Quran dalam surat itu pada bahagian salah satu ayat Allah mengatakan Ya ayuhal ladinaa manutta pul lah wakunuma asadin. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur kejujuran menyelamatkan beliau dari fitnah. Karena dia jujur terhadap Allah dan Rasulnya, sehingga fitnah itu tidak membuatnya larut dan menjauh dari Allah dan Rasulnya. Padahal Ka'ab bin Malik ini di samping dia di dia ditawari oleh Malik Ghazan, Raja Ghazan, untuk menyusulnya ke wilayah Ghazan. Ya, engkau telah ditinggalkan oleh sahabatmu Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan datang kepada kami, kami akan berbagi kekuasaan denganmu dan kami akan berbagi, berbagi harta denganmu. Ya. Bayangkan seorang di, di tengah Dalam kondisi sedang diboykot Ditawari oleh pihak lain Untuk bergabung Bukan hanya sekedar bergabung Tetapi diberi kerajaan Diberi kekuasaan dan juga diberi harta ya. Kalau orang yang tidak jujur Keimanannya kepada Allah dan Rasulnya Tenggelam Di dalam lautan fitnah Tenggelam di dalam sekian banyak godaan Tapi Allah selamatkan Ka'ab bin Malik Dengan kejujurannya kepada Allah dan Rasulnya A.S. Sehingga Ka'ab bin Malik Ketika membaca surat ini Lantas surat ini Dimasukkannya ke dalam perapian Untuk dibakar Sehingga dia selamat dari godaan tersebut ya. Namun setelah 50 hari Datanglah pertolongan Para sahabat bergembira Nabi bergembira menyambut, menyambut Taubatnya Ka'ab bin Malik Radiyallahu anhu. Kuali Fiddin Rahimani Warahimakumullah. Demikianlah ya. Dalam masalah fitnah ini, kita harus sangat berhati-hati bersama para ulama penuh dengan kejujuran, menyibukkan diri dengan majlis ilmu, menjauhi orang-orang bodoh, orang-orang pandir. ya. Tidak menyibukkan diri, menghabiskan waktu dengan perkara-perkara gosip-gosip kila wakal. Yang tidak jelas jendrungannya. Ya, memperbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dan juga memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari kejahatan fitnah. Ma zahharu minha wa ma baton yang tampak ataupun yang tidak tampak. Wallahu Wallahu'alam bisawab.